Sukah Anda? Suatu ketika, saya melihat Anda lakukan kecil di bagian bawah cangkir kopi favorit saya. Apakah cangkirnya rusak? Tidak. Sepertinya memang dibuat seperti itu. Dan saya pun mulai terobsesi. Setelah mencari jawaban dari pertanyaan ini di mesin pencarian, ternyata ada banyak benda yang kita gunakan setiap hari, yang luput dari perhatian kita, namun dilengkapi dengan keunikan-keunikan kecil. Dan inilah 18 penemuan yang paling mengagumkan. Nomor 1. Sikat di sisi eskalator Hmm, bukan. Sikat ini bukan untuk menyikat sepatu. Nyatanya, sikat ini memiliki tujuan keamanan yang penting. Anda mungkin pernah tahu bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi ketika tas atau pakaian orang-orang tersangkut di eskalator karena berdiri terlalu dekat ke samping. Tetapi jika ada sikat nilon di kedua sisi, anda harus meletakkan kaki menjauhi sisi eskalator. Hasilnya? Tidak ada kecelakaan. Nomor 2. 57 di botol saus Heinz Mengejutkan saat tahu bahwa nomor 57 pada botol saus Heinz tidak ada hubungannya dengan label produk. Sebenarnya angka tersebut adalah titik yang harus ditekan untuk mengeluarkan saus dari botolnya. Jadi, berhentilah memukul-mukul bagian bawah botol saus Anda dan cukup tekan tanda 57. Nomor 3. Pom-pom pada topi bini. Bukankah pom-pom pada topi bini dibuat untuk menambahkan kesan yang imut? Ternyata tidak. Pelaut Francis lah yang pertama kali menciptakan gaya ini dan pom-pom sebenarnya berfungsi untuk tujuan yang sangat praktis. Aksesori ini mencegah mereka membenturkan kepalanya ke langit-langit kapal yang rendah. Belakangan Desain pom-pom diadaptasi oleh pasukan tentara, dan begitulah akhirnya pom-pom ini mendekorasi bini kita. Nomor 4. Slot pada pita pengukur Anda mungkin memperhatikan bahwa di ujung setiap pita pengukur ada potongan logam dengan slot kecil. Jika salah satu tangan Anda sedang memegang sesuatu, slot ini dapat digunakan untuk mengaitkan pita pengukur pada paku, dan Anda pun dapat melanjutkan mengukur. Pita tersebut akan tetap di tempatnya dan juga ada bagian yang biasanya bergerigi di sisi lain. Sehingga, Anda dapat membuat tanda tanpa harus menggunakan pensil. Nomor 5. Lekukan di tusuk gigi atau tusuk gigi berlekuk. Pilihlah tusuk gigi Anda. Saat sedang melakukan pencarian di Google, saya baru tahu bahwa selama ini saya telah menggunakan tusuk gigi dengan cara yang salah. Ya, mari bicarakan tusuk gigi berlekuk pada ujung yang rata. Jika tidak ada tempat untuk meletakkan tusuk gigi setelah dipakai, potong ujung yang rata di alur pertama dan letakkan di atas meja. Lalu, Anda dapat menyeimbangkan bagian tusuk gigi bekas pakai pada bagian yang berlekuk, sehingga tidak menyentuh meja. Nomor 6. Lekukan pada dasar cangkir Ternyata lekukan pada cangkir memiliki beberapa tujuan. Pertama, bentuk ini memungkinkan aliran udara dingin di bawah cangkir sehingga mencegah cangkir kopi favorit Anda retak karena minuman panas. Terlebih lagi, ketika Anda mencuci cangkir dengan membalikkannya di mesin pencuci piring, lakukan ini membuat air tidak terhenti di dasar gelas, lalu tertumpah ke kaki Anda saat mengeluarkan cangkir. Wah, baru tahu! Nomor 7. Lubang ditutup kaleng soda? Apa yang lebih sederhana dari kaleng soda? Jangan terlalu yakin, benda itu punya rahasia sendiri. Misalnya, perhatikan tutup kaleng yang Anda tarik untuk membuka minuman. Apakah Anda melihat lubang yang cukup besar di tengahnya? Itu adalah tempat untuk meletakkan sedotan Anda. Cukup putar tutupnya hingga melewati lubang kaleng dan masukkan sedotan Anda melaluinya. Wah, siapa yang akan berpikir demikian? Nomor 8. Titik kecil di dekat kamera iPhone Terlepas dari apa yang dipikirkan kebanyakan orang, titik kecil di sebelah kamera pada iPhone bukan flash. Siap-siap terkejut saja. Ini adalah salah satu dari tiga mikrofon yang akan mulai merekam saat Anda mengaktifkan kamera belakang. Titik ini juga membantu menghilangkan suara latar saat Anda merekam video di tempat ramai. Nomor 9. Lubang pada jerrycan anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kebanyakan Jeriken memiliki dua lubang dengan tutup, satu lebih besar dan satu lagi lebih kecil? Sebelumnya, saya pikir bahwa lubang kecil digunakan untuk menuangkan sesuatu ke wadah yang lebih kecil. Ternyata salah. Anda harus membuka tutupnya sebelum menuangkan bensin ke dalam lubang yang lebih besar untuk mencegahnya tertumpah dan membasahi pakaian Anda maupun tanah. Nomor 10. Lubang pada tutup pulpen Jujur saja, saya mengira lubang kecil ini hanyalah cara yang aneh untuk menjaga tinta tetap mengalir. Tapi bukan. Rupanya, produsen pulpen lebih tahu tentang anak-anak dari yang kita kira. Misalnya, mereka tahu bahwa suatu hari, seorang anak mungkin akan tersedak tutup pulpen yang tampak tidak membahayakan itu. Dan untuk mencegah anak-anak dari kehabisan napas, mereka mulai membuat lubang ini ditutup pulpen. Sehingga, jika ada tutup pulpen yang tersangkut di tenggorokan, udara masih bisa masuk ke paru-paru mereka. Nomor 11. Wadah pil yang terlindung dari anak-anak Pernah merasa frustrasi ketika kesulitan membuka wadah pil yang terlindung dari anak-anak? Maka, Anda akan paham, sangat lega rasanya setelah tahu bahwa ternyata ada cara mudah untuk melakukannya. Jika tidak ada anak-anak di sekitar Anda, balikkan bagian tutup ke posisi bawah dan ini dia. Wadahnya tidak lagi terlindung dari anak-anak. Nomor 12. Tonjolan pada huruf F dan J Tonjolan kecil yang ada pada huruf F dan J pada papan ketik dibuat agar Anda dapat mengetik tanpa melihat papan ketik. Dengan cara ini, Anda dapat selalu tahu posisi jari telunjuk, dan setelah itu semuanya tergantung pada ingatan otot Anda. Sayang sekali, otot saya begitu pelupa. Nomor 13. Lubang di bagian bawah gembok Lubang ini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu membantu mengeringkan air saat gembok luar ruangan terkena air hujan. Ini dapat membantu menghindari karat dan sumbatan. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan lubang ini untuk melumasi engselnya sehingga tidak tersendat-sendat saat gembok digunakan. Anda juga harus ingat, jika gembok Anda tidak memiliki lubang ini, maka gunakan di dalam ruangan saja. Nomor 14, Tanda Panah Pengukur Bensin Lain kali, jika Anda mengendarai mobil, perhatikanlah tanda panah kecil di sebelah tanda tangki bahan bakar pada pengukur bensin. Arah yang ditunjukkannya bukanlah acak. Tanda panah tersebut menunjukkan sisi mobil tempat tangki bahan bakar Anda berada. Percayalah, Anda akan tahu maksud fitur ini yang sebenarnya saat menyewa mobil dan membawanya ke pom bensin. Nomor 15, kain kotak yang disediakan bersama dengan pakaian. Ini membingungkan, karena setiap kali membeli pakaian atau celana baru, akan selalu ada sepotong kain kecil dalam bungkus tertutup dengan bahan yang sama serta kancing yang terjahit. Baiklah, tujuan dari kancing tambahan ini cukup jelas. Tapi bagaimana dengan kain ini? Fakta mengejutkannya adalah, Anda dapat mengetesnya dengan mencuci kain kecil tersebut. Sehingga, saat mencuci pakaian, Anda tidak akan merusaknya. Nomor 16 Tutup Plastik Jika dilihat sekilas, semuanya terlihat jelas kalau tutup plastik pada cangkir sekali pakai berfungsi untuk menjaga minuman tetap ada di dalamnya, iya kan? Namun tidak hanya itu, setelah menemukan tempat yang nyaman untuk minum, Anda dapat menggunakan tutup tersebut sebagai alas. Jika diperhatikan, Anda akan melihat ada semacam lekukan di bagian bawah cangkir itu. Setiap tutup cangkir plastik ini memiliki ukuran yang sama dengan ukuran bagian bawah cangkirnya. Nomor 17. Batas Buku Catatan Baiklah, harus diakui bahwa fakta ini mencengangkan. Ternyata, batas tersebut bukan dibuat untuk catatan tambahan. Awal mulanya, ini dibuat untuk mengamankan catatan Anda dari tikus. Saat itu, tikus sering dijumpai di rumah sebagian banyak orang, dan hewan ini menyukai kertas. Karenanya, dengan membuat batas yang cukup lebar, produsen buku dapat memastikan bahwa tulisan Anda berada di luar batas tersebut. Oh, tikus! Nomor 18. Lubang di bagian samping sepatu Cats Converse Saya harus membuat pengakuan, saya adalah kolektor sepatu Cats sejati. Namun, meski memiliki banyak sekali sepatu Converse All Stars, saya tidak pernah tahu apa fungsi dua lubang tambahan yang ada di bagian samping sepatu di dekat sol itu. Saya pernah membaca, fungsi lubang ini sebagai aliran udara tambahan. Tapi benarkah dua lubang kecil? Ternyata memang bukan itu. Fungsi lubang ini adalah untuk tali sepatu. Karena sepatu kets awalnya dibuat untuk pemain basket, desain yang menarik ini membuatnya dapat mengakomodasi berapapun ukuran kaki pemain. Mereka hanya perlu mengikat tali sepatu pada sepatu ketsnya dengan cara yang paling nyaman. Jadi, ini dia. Fungsi yang cukup khusus untuk bagian kecil dari benda-benda pribadi kita. Bagaimana dengan Anda? Tahu hal-hal lain dengan fungsi tersembunyi? Beritahu di kolom komentar. Jika Anda belajar hal baru hari ini, klik suka di video ini, lalu bagikan pada teman-teman Anda. Tapi, hey, jangan buru-buru memikirkan bagian kecil dari benda milik Anda dulu. Kami punya lebih dari 2.000 video keren untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah pilih video di sebelah kiri atau kanan layar, klik, lalu tonton. Tetap di Sisi Terang Kehidupan bersama Bright Side.